Pangsa pasar Apa yang anda tahu tentang pangsa pasar Baiklah saya akan memberikan ilustrasi tentang Pangsa pasar Anda pernah minum teh hangat di warung Tegal Pernah minum es teh Di warung pinggir jalan Kira-kira berapa harganya Ya sekitar 5.000 rupiah Atau 3.000 rupiah Tapi pernahkah anda Minum es teh ataupun jus Di restoran bintang 5 Ataupun di hotel Bintang 5 Kira-kira berapa harganya? 20 ribu, tidak kurang daripada itu. Kemudian, apakah anda pernah minum air mineral dalam botol plastik ukuran 350 mililiter? Berapa harganya kira-kira itu? Harganya cuma kurang dari 500 rupiah. Tapi tahukah anda, bahwasanya ada sebuah produk air mineral memproduksi air Sebanyak 350 ml Tapi di dalam botol kaca Bukan hanya itu saja Botol ini Kemudian Berlukiskan ukiran Yang didesain oleh desainer terkenal di Indonesia Berapa harganya? 9000 rupiah Pernahkah terbersih dalam benak anda? Kira-kira siapa yang mau beli barang seperti ini? Jus Jus di Restoran dengan jus di warung Tegal Sama rasanya Tapi harganya bisa jauh beda Air mineral Dalam botol plastik dengan botol kaca Sama rasanya Sama jumlahnya Tapi harganya terpaut sangat jauh Siapa yang mau beli harga yang tinggi ini? Jawabannya Adalah pangsa pasar. Karena orang yang membeli di warung Tegal Beda dengan orang yang akan membeli di Restoran Orang yang mau membeli air minum dalam botol plastik. Beda dengan orang yang mau beli minuman air mineral dalam botol kaca yang berukiran yang mahal ini. Yang membedakan adalah pangsa pasar. Ini ada pangsa pasar sendiri. Dan itu pula ada pangsa pasarnya sendiri. Nah, Apa hubungannya kita dengan pangsa pasar? Baik, kita tanyakan kepada ibu-ibu. Kepada orang tua kita. Biasanya... Mereka itu sangat khawatir Kepada anaknya yang baru mengenal pengajian Karena pakaiannya berubah Penampilannya pun berubah Melihat anaknya sudah jenggotan Anaknya celananya sudah cingkrangan Ataupun putrinya sudah jebabnya belebar Kemana-mana memakai kaus kaki Bahkan ada yang cadaran Pasti yang dikhawatirkan oleh orang tua adalah Cuma satu Nak Kalau kamu berpakaian seperti itu Yang jadi jodohmu itu siapa? Siapa mau nikah sama kamu nak? Ataupun kamu mau kerja di mana nak? Siapa menerima kamu bekerjaan Dengan penampilan seperti itu? Jawaban kita Seperti jawaban tadi Pangsa pasar Bilang sama orang tua Ibu Pangsa pasarnya beda yang mau menikah dengan orang penampilan seperti ini Bukan seperti orang yang mau menikah dengan penampilan necis Yang memakai dasi Celananya di bawah mata kaki Kemudian mencukur jenggotnya dengan licin Bukan orang yang mau menikah dengan orang seperti itu bu Yang mau menikah dengan saya Begitu juga para wanita yang memakai cadar Bu Bu yang mau menikah dengan kami bukan orang yang sering berjalan di mall. Yang mejeng-mejeng di mall. Tapi ada pangsa pasarnya sendiri. Akan ada orang yang mau menikah dengan saya. karena pangsa pasar kami berbeda. Mari kita ucapkan kepada orang tua kita. Ibunda, jangan engkau menangis. Walaupun penampilan saya memanjangkan jenggot dan mencukur kumis. Pakaian saya, celana saya... Berada di pertengahan betis, bahkan saya seringnya memakai gamis. Wahai ibunda, saya bukan teroris. Walaupun hampir sama, namun tidak persis. Pemahaman mereka oleh Islam sudah ditepis, ibunda, Ibu jangan engkau menangis. Soal soal pekerjaan, insya Allah saya akan berbisnis. Menjual apa saja, baik menjadi penjual majalah, penjual buku. Penjual parfum atau penjual madu ataupun propolis, ibunda. Walaupun saya tidak menjadi tidak bekerja di kantor, tapi insya Allah untuk menjadi berhasil saya optimis, ibunda. Saya tidak pesimis. Soal jodoh, insya Allah akan saya persuntingkan seorang putri yang berwajah manis, yang tidak pernah membuka aurat. Selalu menutup auratnya dan tidak pernah menyingkap betis, ibunda, mereka menutup aurat bukan karena berkudis. Mereka tidak mau menjadi teman setan ataupun iblis. Mereka tidak mau menjadi pengikut Orientalis, tidak mau menjadi pengikut misionaris. Yang mereka ingin ikut adalah Al-Quran dan Hadis. Ibuanda, doakanlah pernikahan kami, semoga menjadi pernikahan yang sakinah dan harmonis.